ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسانا إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وتقاتل Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Faya ibadullah Intakullah Fakat fazaman intakur Ma'asur muslimi Jama'ah salat jumat yang dirahmati oleh Allah Marilah Kita senantiasa berusaha untuk Meningkatkan taqwa kita kepada Allah Terlebih pada bulan yang sangat mulia ini Yaitu bulan Rojab Mudah-mudahan Usaha kita tersebut diterima oleh Allah Dan diberi pahala yang melimpah Dan mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita Dijadikan ibadah yang ikhlas dan pahalanya berlibat ganda Allahumma amin Masyarakat muslimin Pada bulan Rojab itu banyak Amalan yang disunnahkan Di dalam syariat Islam Antara lain Berpuasa sunnah pada bulan Rajab Karena bulan Rajab termasuk Salah satu dari Al-Ashurul Hurum Maka menghormati Al-Ashurul Hurum Bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Hukumnya adalah sunnah Sedangkan Al-Ashurul Hurum itu adalah Dhul-Qihda Dhul-Hijjah Muharram dan yang satu adalah Rojak mudah-mudahan Bila mana kita Kemarin-kemarin sudah melaksanakan Puasa Pada bulan rojak ini Diterima oleh Allah Subhanahu SWT Dan barangkali ada yang Ingin melanjutkan Atau mungkin belum pernah berpuasa Pada bulan rojak mudah-mudahan Pada hari-hari berikut Meluangkan waktu Untuk dapat melaksanakannya Karena berpuasa pada bulan rojab memang disunnahkan di dalam syariat Islam. Masal muslim diberikan juga untuk memakmurkan bulan rojab disunnahkan juga memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wataala. Di samping itu juga diperintahkan atau disunnahkan untuk memperbanyak sodakoh pada bulan rojab. Sodakoh. Memang suatu hal yang sangat luar biasa bahkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asodakotu As tutvu wadobar rob sesungguhnya sodako itu dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu Wataala bila mana ada seorang yang belum mampu untuk meninggalkan kemaksiatan kemaksiatan kepada Allah atau belum mampu meningkatkan ketakwaannya atau ibadahnya kepada Allah tapi dia ini senang bersodakoh ahli di dalam menyedekahi alias membantu orang lain dengan harta miliknya maka diharapkan sodakoh yang dilakukan itu kelak dapat memadamkan kemurkaan Allah kepada dirinya karena dia belum mampu meninggalkan pelanggaran-pelanggaran syariat yang setiap hari dia lakukan itu demikian di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan asodakho itu tutvu wadobarrob sesungguhnya sodakho itu mampu untuk memadamkan kemurkaan Allah kepada Muhtala. Mudah-mudahan kita juga diberi oleh Allah Muhtala hati yang senang untuk bersodakho kepada sesama kita. Diriwayatkan konon ada seorang yang memang ahli sodakho. Dia bukanlah orang yang kaya. Tapi dia memang giat untuk bekerja. Sampai suatu saat dia bekerja-bekerja. Mengumpulkan uang. Disamping untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Dia menyisihkan uang kerjanya tersebut. Sampai selama satu tahun. Sehingga bisa menghasilkan beberapa juta. Alias puluhan juta dia simpan dalam satu tahun. Kemudian setelah satu tahun. Dia ingin mensedekahkan uangnya tersebut Maka terkala Usai sholat subuh Dia keluar dari rumahnya Dengan membawa puluhan juta Simpanan dari hasil kerjanya Kebetulan Di dekat rumahnya itu Ada seorang perempuan Yang tidur di jalanan Maka dia berpikir Barangkali wanita ini membutuhkan Sodah koku. Barangkali dia adalah orang Sangat miskin Maka dia berilah puluhan juta itu kepada wanita yang tidur di jalan tersebut Esok hari ternyata masyarakat ramai Heboh masyarakat dan mengatakan Ada seorang pelacur yang semalam mendapatkan rezeki tiban Maka tiada lain adalah rezeki dari orang yang alisodago itu Ternyata dia memberikan kepada seorang pelacur Maka si lelaki ini merasa menyesal Kenapa aku harus memberikan kepada pelacur itu? Tapi dia menyembunyikan sodakonya itu dan tidak bercerita kepada siapapun. Kemudian dia mulai mengumpulkan lagi uang selama satu tahun. Dan juga mendapatkan puluhan juta rupiah. Sebagaimana yang pertama. Cerita yang sama, esok harinya batas sumuh dia keluar. Dia mengatakan jangan sampai aku salah memberikan kepada pelacur. Mudah-mudahan aku ketemu orang yang benar-benar membutuhkannya maka setelah dia keluar rumah dia mendapati ada seorang laki yang kumuh dia tidur di jalanan dia mengatakan barangkali ini adalah seorang bukoro atau masakir yang membutuhkan bantuanku, maka diberikanlah puluhan juta rupiah tersebut kepada si laki itu dan lantas langsung keluar seakan-akan dia tidak ingin ketahui siapa jadi dirinya subhanallah esok harinya masyarakat ramai dan bergumam. Ada seorang pencuri yang mendapatkan rezeki tiban, ternyata laki-laki ter, laki tersebut justru bersodako kepada seorang pencuri. Kemudian dia menyesal mengatakan ya Allah, kenapa aku kok harus salah memberikan sodako ini kepada orang yang tidak tepat? Maka dia mengumpulkan lagi uang nah, Itu hasil jeripaya pekerja itu selama satu tahun berikutnya. Subhanallah, esok harinya dia mendapatkan seorang tua renta. Yang jalan tertatih-tatih, maka dia mengatakan kalau ini tidak mungkin aku salah. Ini orang sudah tua, tidak mungkin dia mampu untuk bekerja, maka diberikanlah sejumlah uang hasil kerjanya satu tahun puluhan juta rupiah itu kepada si kakek yang tertatih-tatih itu dengan harapan mudah-mudahan kali ini tidak salah. Subhanallah esok harinya masyarakat ramai heboh dan mengatakan. Ada orang tua renta, kaya raya dan paling pelit-pelitnya satu desa. Subhanallah, mendapatkan rezeki tiban Ternyata tiga orang yang dituju itu salah semuanya. Maka si laki-laki tersebut memohon ampun kepada Allah dan terus ya melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, sampai lah pengaruh dari sedekahnya itu dia rasakan setelah 20 tahun mendatang. Diruwetkan setelah 20 tahun mendatang dia mendapati ada dua orang laki-laki yang alim, mengajar di mana-mana, muridnya banyak, jemaahnya banyak. Setelah diteliti, ternyata dua orang laki-laki ini adalah putra-putra dari pelacur yang 20 tahun sebelumnya itu mendapatkan sedekah dari dirinya maka dia bersyukur kepada Allah Alhamdulillah, ternyata setelah diteliti pelacur tadi itu begitu merenung sebelum mendapatkan rezeki tiba dia mengatakan, ya Allah sebenarnya aku tidak ingin melacur hanya sangat darurat, aku tidak bisa memberi makan anak-anakku kecuali hanya melacur andai kata, engkau ya Allah memberikan rezeki kepada aku dengan jalan yang benar tentu aku akan bertobat kepadamu ya Allah nah, 20 tahun yang lalu doanya dikabulkan dan si pelajar ini mendapatkan rezeki tiban tadi itu. Demikian juga, di hari yang hampir bersamaan, tiba-tiba si laki itu mendengarkan ada seorang waliyun minal awliya yang meninggal dunia. Dengan jenazahnya yang diantarkan ribuan dan bahkan puluhan ribu orang mengantarkannya. Setelah diteliti-teliti, ternyata wali yang luar biasa itu adalah mantan pencuri yang 20 tahun yang lampu diberi sodako. Ternyata si pencuri itu mengatakan, Ya Allah sebenarnya aku tidak ingin mencuri. Andai kata engkau beri rezeki yang halal ya Allah, maka aku akan bertobat kepadamu. Ternyata doa si pencuri itu diterima oleh Allah dan mendapatkan rezeki tiban. Kemudian sejak itu dia senantiasa menangisi dosa-dosanya. Dia selalu berada di masjid. Selalu memberikan hari-harinya untuk kebaikan kepada masyarakatnya. Sehingga dia diangkat menjadi kekasih-kekasih Allah. Demikian juga mahasiswa musimim, tiba-tiba si laki itu mendengarkan ada seorang tua renta yang meninggal dunia. Dan dia tahu bahwa si tua renta itu ada lain orang yang 20 tahun sebelumnya diberi sodako. Ternyata orang tua renta itu dia malu. wong dia ini kaya raya, dia tidak pernah mengeluarkan apapun kok malah mendapatkan rezeki tiban. Kemudian si tua renta ini bertobat kepada Allah dan bersedekah, ber, menghibahkan seluruh hartanya kepada baitul mal untuk kepentingan umat islam, fukurah masakin dan semuanya, dan situar itu pindah kampung, sampai 20 tahun mendatang, dia meninggal dalam keadaan aziz, terhormat di hadapan Allah SWT, dan juga di hadapan masyarakat. Demikianlah ma'asyal muslimin, pengaruh sodako kadang-kadang, tidak kita lihat di depan mata kita, tapi di balik itu, ada sedikit rahasia yang disembunyikan oleh Allah. Mudah-mudahan suatu saat. Sodako-sodako yang kita berikan kepada orang lain. Atau kepentingan umat Islam. Kepentingan dunia ibadah dan lain sebagainya. Suatu saat akan berpengaruh. Bagi kehidupan kita dan masyarakatnya. Nah. Pada bulan yang sangat mulia ini sungguh sangat tepat. Bila mana kita menyalurkan sodako-sodako kita dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan semua yang disampaikan tadi ada manfaatnya. Dan bisa mengantarkan kita menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu. وتعالى كأن الله ايكم الفائزين وادخلنا وهيكم في عباد الصالحين ورزقنا وهيكم محبه سيد المرسلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ندخل في سلمك فوا ولا تتبع خطوه شيطان انه لكم عدو مبين صدق الله Qabbala minyi wa minkum tilawatahu Inna huwa samihul alim